juga satu suguhan lagu-lagu yang penuh kreasi dari kita bersama sebagai pelopor music kreasi Jawa Timur ada Any Sa Kita Yo Waso Jaya Guram Kediri Indonesia Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah! Uh.